Oke, okay, atau mungkin ada dia tulis dulu lagu, dia cipta lagu, hmm. Hmm. tapi indah hmm. untuk lagu-lagu orang tua, hmm. Hmm. kita coba ya lagu, ah, ini ini dulu penulis lagu, ini makanya ini kosong, banyak berpikir dia, banyak berpikir. Hmm. Hmm. percita yeah, ai bodona u percita itu sejak sudah, sudah, sudah 2 tahun saja